Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali berjumpa Dalam acara pembahasan fikih Kesehatan kontemporer terkait puasa dan ramadhan Membedah buku yang ditulis oleh Dr. Raihanud Bahrain Hafiz Allah Ta'ala Dan kita tidak terasa juga telah Menyelesaikan puasa kita Yang ke-19 tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadhan, sepuluh hari terakhir bulan Ramadan di mana kita akan di sana ya mendapatkan uh, puncaknya bulan Ramadan dan kita selainnya sebagai seorang Muslim betul-betul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Kemudian selamat bersalam juga kita sampaikan untuk Nabi kita yang kita cintai. Yang kita nantikan syafaatnya Dari kiamat kelak, Kas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tentunya Nabi kita Muhammad SAW Dan juga untuk para sahabat beliau Keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti Petunjuk beliau dan tentu kita apabila kita ingin Mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Maka yang kita lakukan adalah Dengan betul-betul taat pada Allah dan Rasulnya Kita lakukan semuanya laksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, jauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Lakukan itu semua, sibukkan diri kita tanpa membuat atau mengikuti ancaman yang tidak jelas. Ya, Insya kita dengan izin Allah ya, kita akan mendapatkan syafaat uh, syafa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Pada pendengar dari Muslim di barat Anda berada rahimani wa rahimakumullah kita masih di pembahasan mengenai tentang rokok ya. ya, tentang rokok, pembahasan kemarin kita telah memaparkan kenapa rokok itu membatalkan puasa, ya, kenapa rokok itu membatalkan puasa, karena rokok itu adalah materi padat, ya sebenarnya padat dan kemudian dibakar yang bakar itu menjadi asap lalu kemudian ketika kita hirup ya, zat itu akan sampai ke lambung ada yang masuk ke lambung dan secara bahasa rokok itu adalah bahasa arabnya shurbud duhon atau sheribat duhon minum asap ya. minum berarti tandanya masuk ke dalam lambung ya dan dijelaskan juga fatwa para ulama yang menyatakan rokok itu adalah mengandung zat padat. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa rokok tidak membatalkan puasa. Di antara syubhat ya. Syubhat adalah suatu hal yang membuat rancu membingungkan orang. Dan alasan yang di, dan alasan yang digunakan oleh para perokok supaya rokok itu tidak menahan puasa ya. Mereka berpendapat bahawa tidak ada dalil yang sahih dan tegas dalam kitabullah dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rokok itu membatalkan puasa. Sehingga barang siapa yang mengatakan batang maka butuh dalil. Ini dalil mereka yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada jika ada yang mengatakan bahawa rokok itu punya zat pada pada uapnya, maka ia juga harus berpendapat bahwa menghirup gas knalpot ke kendaraan menghirup uap makanan dan asap pabrik itu batal puasanya padahal hukumnya ternyata tidak batal yang ketiga jika kita katakan bahawa rokok pada pada rokok itu ada zat padatnya maka zat ini tidak sampai ke lambung hanya masuk pada paru-paru sebagaimana yang dikatakan oleh para dokter tambah lagi buktinya efek-efek yang terkait dengan apa e, rokok itu lebih banyak ke paru-paru yang keempat, rokok bukanlah jenis makanan yang membuat kenyang. Yang kelima, pendapat bahwa rokok itu tidak membatalkan, bisa memberikan kemudahan bagi umat, karena ada sebagian manusia yang meninggalkan puasa karena ingin merokok. Ya, daripada, daripada tidak puasa, ya mending puasa terus kita bolehkan merokok, nah, gitu maksudnya. Sehingga di sini beliau kutip bantahan dari Asyabakal As Islamiyah oleh Dr Rehan, klaim bahwa rokok bukan nazar padat, ya, dan seandainya rokok adalah zat padat maka akan melanzimkan konsekuensinya bahawa menghirup asap kendaraan akan membatalkan puasa. Ya, klaim bahawa zat rokok itu tidak sampai ke paru dan hanya sampai ke paru-paru. Ya. Klaim bahawa rokok itu bukanlah jenis makanan dan klaim-klaim yang lainnya adalah klaim yang tidak benar. Bahkan ini adalah campur aduk ya. mengaburkan memberikan subhat dengan tujuan masukkan was-was dan keraguan dalam agama. Kan ya, jelas bahawa rokok mengandung zat padat dalam uapnya, tidak ada yang mengingkarinya, ya. Dan tidak melazimkan ya, dari pendapat jumhur ulama, ya. Berdasarkan pendapat jumhur ulama bahawa uap yang masuk kerongkongan batalkan puasa ada pada semua kedaraan ya. bukan seperti itu konsekuensinya. Akan tetapi ulama mengucurkan pada sesuatu yang masuk tanpa sengaja. Nah ini yang perlu diperhatikan. Siapa sih di, di, di, di, di tempat kita ini Yang mau menghirup asap udara Kendaraan itu secara sengaja Yang penuh Dengan racun ya dengan logam-logamnya Pembakaran Ya eh, apa namanya Timbal ada bahan apalah gitu Yang itu membahayakan Siapa yang eh, Apa namanya yang Menghirup udara apa, nap, apa Asap kendaraan dengan sengaja enggak ada ya Sehingga jelas lah ya, Ini adalah Uh, ijma ya, Pahasannya masuk asap kendaraan itu Tidak batal puasanya karena memang masuk Tidak sengaja Sehingga jelas dari sini bahwa fatwa tersebut Tidak benar dan lemah apa yang dibangun Di atasnya Jadi merokok itu tetap membatalkan puasa Karena mereka sengaja Beda dengan asap kendaraan Tidak sengaja ya. Kemudian tidak ada alasan untuk memberikan kemudahan Ruksoh bagi uh, apa, untuk uh, Bagi para perokok Untuk tetap merokok Selama berpuasa jika memang demikian maka hal ini termasuk bermudah-mudahan dalam syariat ya. orang yang tidak mampu berpuasa ya, sehari yang penuh karena badannya lemes, panasnya yang sangat panas, tering harinya panjang, kelemahan badan ya orang akan berasanya saya minum dulu sekali atau beberapa kali kemudian saya lanjutkan puasa saya dan puasa saya juga sah ya. tentu ini tidak benar ya. sebagaimana alasan perokok tadi itu sehingga kesimpulannya tetap rokok itu membatalkan puasa karena ada zat dari rokok yang masuk ke dalam lambung, dan dilakukan perokok itu dilakukan sengaja memasukkan asamnya dengan sengaja, bahkan terkadang rokok juga bisa memberi tenaga bagi para perokok ya, e, sebagaimana dulu e, apa pernah disampaikan oleh Ustaz Aris juga, yang men menjadi editor buku ini yang kita bahas ya bahkan orang perokok itu kalau dikasih pilihan antara Mau rokok, eh, buka puasa misalnya Mau rokok atau makan atau minum ya. Mereka pasti pilih rokok <laughs> ya. Jadi Jadi itu betul ya. Itu memberikan tenaga, tenaga energi ya. Seperti misalnya Mereka sudah kecanduan dengan itu ya. Berbeda dengan uh, Misalnya nanti Kita bahas dengan obat-obat asma Kemudian bagaimana makan sahur Dan buka dengan perokok Pendengar Rekan-rekan muslim sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rokok termasuk pembatal puasa karena mengandung beberapa bahan tertentu yang masuk ke dalam lambung dan dilakukan secara sengaja ya. Sebagaimana istilah bahasa Arabnya juga ya, syurbuddukhon ya, tentu artinya minum asap. Ya, termasuk hal yang perlu diruskan ya. Dan kita doakan sebagaimana kita ya mungkin sebagaimana juga teman-teman kita Uh, yang masih berbuka puasa dan sahur dengan rokok ritualnya, ya, semoga bisa berhenti ya. Nah, ketika uh, begitu azan minum, habis itu ngerokok dulu, baru habis itu makan. Saatnya nahadir di bulan puasa, tapi sudah tiba waktu berbuka, ini ternyata ngerokok ya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan, ya, rokok itu hukumnya haram ya. Sehingga saharian menahan diri dari pembatal puasa, ini ya, ternyata setelah berbuka malah melakukan maksiat. Tentu ini so apa? Ya kurang kurang baik, ya. Begitu juga mau mendekati azan subuh selesai apa? Ngerokok, ya mendekati waktu imsak, ya ngerokok dulu. Sehingga rokok itu seakan-akan penutup dan pembuka puasanya. Sehingga dalam hal ini, ya beliau kutip fatwa syekh al utsaimin Rahimallah Ketika ditanya ya, Ada orang yang bertanya Allah memberi ujian kepada saya dengan kecanduan rokok Kemudian ia meminta agar Didoakan perlindungan ya. uh, Ia berkata Yang paling terakhir Saya lakukan ketika sahur adalah merokok satu batang Ketika mendengar, mendengar azan maghrib Tidaklah berbuka kecuali rokok Mendahului diri, apa, Ritual buka saya Yaitu Apa namanya Eh uh, harus merokok dulu baru makan dan minum apakah masalah dalam hal ini hukum puasanya juga bagaimana kemudian dijawab saya Ustamin adapun keadaannya menutup sahur dengan merokok dan berbuka dengan rokok maka perlu diketahui bahwa rokok hukumnya haram karena bisa membahayakan badan, harta, dan agama tidak boleh ia melakukan perbuatan ini walaupun ia merokok sebelum sahur karena ini adalah haram ya. walaupun juga ia merokok setelah Berbuka dengan kurma atau air ini juga ha? haram. Bagi Muslim yang berakal. Hendaknya ia memohon pertolongan pada Allah Subhanahu SWT. Agar bisa lepas dari kecanduan rokok. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi mereka. Yang mendapat taufik. Ketika di siang hari. Ia tahan diri dari merokok. Sebagaimana ya latihannya. Dan malam hari. Ia bisa mencari ganti lain merokok. Ya, dengan makan dan minuman yang mubah. Hendaknya ya. menjauhi duduk. Dan berkumpul dengan teman-teman merokoknya. Ya, sunnah dan berbuka ya hendaknya berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada dengan apa kurma basahnya ya kurma kering. Jika tidak ada ya air saja. Ya, tidak jika tidak ada lagi ya, boleh dengan makanan dan minuman apapun yang mubah. Sehingga kesimpulannya tidak diperbolehkan sahur dan berbuka dengan merokok. Dan merokok tetap tidak boleh ya baik di dalam ataupun di luar bulan bulan puasa. Ekornya sahabat pendengar dan ulama Muslim di mana pun anda berada, kita akan mm, sampai di pembahasan mengenai e, apa namanya yang merokok. Kita bedakan merokok dengan e, inhaler atau nebulizer. Kenapa merokok membatalkan puasa, tapi inhaler dan nebulizer tidak membatalkan puasa? Ya, beliau menekankan di, dalam buku ini bahawa intinya. Rokok itu ada zat uap padat rokok yang sampai ke dalam lambung itu sudah dipastikan. Juga bahasa Arabnya surbud minum asap. Yang kedua ada unsur kesengajaan untuk melakukan pemasukan uap dari rokok itu tersebut. Sedangkan inhaler atau nebulizer itu tidak membatalkan dengan alasan e, zat uap yang masuk itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Beda dengan rokok yang diusap dengan kuat-kuat, berulang-ulang, dilakukan ya. Bahkan tidak hanya sekali beberapa hari setiap hari ya. Kemudian juga uap yang masuk ke lambung itu sangat-sangat sedikit sekali Dan masuknya uap itu ke dalam lambung atau tidak itu tidak pasti Ya bisa masuk bisa tidak Kemudian eh, pernah eh, beliau juga bertanya kepada teman beliau seorang dokter spesialis paru Sehingga dari seorang dokter yang ahli di bidangnya belum menjelaskan bahwa uap padat rokok itu bisa ma dipastikan masuk ke lambung, karena rokok dihisap dengan kekuatan mulut dan dilakukan berkali-kali. Apalagi rokoknya tidak hanya satu batang, ya. Dan uap rokok itu bisa ditelan. Kemudian uap padat pada nebulizer dan halal itu tidak pasti masuk ke lambung. Pada penggunaan nebulizer, pasien hanya bernapas seperti biasa, ya, ketika diberi uap itu tadi. Ya, sedangkan inhaler pasien hanya menghisap beberapa kali 2 sampai 4 kali saja ya gitu jadi ketika yang diuap inhaler itu yang disemprotkan yaitu cuma supaya masuk ke dalam apa namanya paru-parunya dan itu hanya 2 sampai 4 kali hisapan atau tarikan nafasnya sementara yang diuap itu dia bernafas seperti biasa kemudian perlu diketahui juga bahwa Salah satu pendapat ulama adalah Jika sengaja memasukkan sesuatu benda ke dalam perut Maka puasanya batal Meskipun yang dimasukkan bukan makanan ya. Cewthimi juga pernah menjelaskan eh, Bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam perut dan tubuh Termasuk batal puasa Baik yang masuk adalah sesuatu yang bermanfaat atau kan, Ataupun yang mendatangkan bahaya Misalnya ada, kurang, ada orang yang kurang kerjaan dalam, apa besi klereng atau biji tasbi Itu pun puasanya batal Kemudian bagaimana dengan orang yang um, orang yang rokoknya tidak terlalu kencang ya biasa saja. Maka jawabannya uh, uh, apa namanya hukumnya itu dinilai dengan umum dari apa dinilai dengan umumnya dan mayoritasnya. Sebagaimana kaidah al-hukmuaan al-qalib hukum itu sesuai dengan keadaan umumnya. ya. Umumnya orang merokok ya tetap mantap kuat rokoknya ya, susah sehingga hukum berlaku pada kondisi umum para perokok intinya begitu. Ya, sehingga perlu dibedakan antara yang merokok dengan orang-orang yang memiliki sakit asma ketika kumand di saat puasanya silahkan menggunakan uap nebulizer silahkan menggunakan inhaler ya semprotan obatnya untuk mengapa namanya meredam sakitnya lalu kemudian lanjutkanlah puasanya sempurnakan sampai selesai kemudian di sini beliau tambahkan ya bagaimana kiat-kiat menjadikan Ramadan supaya menjadi momen untuk berhenti merokok selama-lamanya ya beliau mendoakan supaya perokok sadar ya tidak merokok lagi ya serta kasihanlah kesehatan di terhadap istri dan anak di rumah ya saya pernah waktu itu juga e, apa namanya e, waktu koas di bagian anak ya waktu masih koas itu itu ketika di bagian anak saya lihat saya jumpai ada beberapa anak yang dengan sakit asma itu bolak-balik masuk rumah sakit. Ya. Bolak-balik masuk rumah sakit. Di awal ketika awal saya masuk di wisasa itu, anaknya masuk mondok sakit asma. Kemudian di akhir mondok lagi ketika mau selesai. Saya selesai apa? Ustaz anak. Ditanya sama dokternya, "Dokter anaknya. Bapaknya merokok?" "Iya, Bu, di rumah, rajin rokoknya." Eh, yeah. terus kata dokternya, eh, ini karena asap rokok bapaknya. Udah pak, jangan merokok lagi. Kalau ngerokok jangan di rumah. Kasihan anak anaknya. Ikhwan ikhtin. Lihatlah betapa orang rokok itu sebenarnya tidak menyadari ya. Yang mungkin mereka merasa ini kan tidak berbahaya. Ya. Tapi ternyata itu berbahaya untuk kesehatan keluarganya, anaknya seperti apa? Anaknya yang pernafasannya masih lemah, ya, belum begitu sempurna, masih sensitif dikasih asap rokok kena asma salah siapa ya, kemudian nanti nggak sembuh sembuh nanti yang disalahin dokternya padahal bapaknya ya makanya kasihanlah terhadap kalau tidak kasihan terhadap diri sendiri tolong kasihan terhadap keluarga anda wahai perokok. namun tetap kunci utamanya untuk berhenti merokok adalah doa berusaha dengan terapi dan sungguh-sungguh ya hindari sebisa mungkin berkumpul dengan teman-teman perokoknya -teman karena kalau kita melihat teman-teman yang masih merokok itu ya Bagi para orang-orang yang jiwa perokok itu Mereka Apa namanya uh, Apa namanya Tergerak untuk merokok lagi ya, Karena Sahib-sahib uh, yang namanya teman itu menyeret Almar'u'ana ya. dini khulidi Agama uh, Seseorang itu tergantung pada agama temannya ya. Sehingga Kalau deket-deket dengan perokok Ya tentu nanti akan merokok juga Ya, terus juga kalau deket-deket dengan perokok itu kesempatan merokok lagi itu akan terbuka besar peruangnya. Karena orang perokok itu adalah orang-orang yang dermawan. Kenapa saya katakan orang-orang dermawan? Karena orang perokok itu akan mudah bersedekah rokok. Ya, temennya udah nggak mau merokok, ah dah nggak usah serokokan. Saya udah berhenti ya, masa coba nih nih sih tak kasih cici, tak kayak gitu loh, cici gonuw. Ah, akhirnya dia ngerokok lagi, ya nah, itu sehingga harus dihindari teman-teman yang menjadi sahabat-sahabat perokoknya untuk sementara waktu. Di sini juga dibahas mengenai ya beberapa alasan-alasan syubhat ya, yang dibawa oleh para para perokok yang ngeyel. Nah, mereka katakan bahwa eh, rokok sama bahayanya dengan asap kendaraan dan dihirup juga. Apa bedanya? Dengan gula yang berbahaya menyebabkan diabetes ya, Tentu kias atau analogi, analogi ini ya tidak tepat ya. Masa menyamakan apa rokok dengan asap kendaraan atau gula yang menyebabkan diabetes ya, Karena rokok itu bahaya karena zat racunnya itu sudah jelas di sana Dan sengaja dimasukkan sendiri ke dalam tubuh Dan mengganggu dan membahayakan orang sekitar ya. Mengenai asap ya jelas ini tidak ada yang Tidak ada yang sengaja menghirup asap kendaraan itu ya Gula juga tidak jelas zat bahayanya itu di mana. Gula itu zat bahayanya ketika e, apa namanya tubuhnya ya terlalu banyak memasukkan jumlah zat tersebut, ya. itu jelas ya. Bukan pada zat gulanya. Zat rokoknya sedikit banyaknya itu tetap racun. Tar nikotin sedikit banyaknya tidak tetap racun statusnya. Beda dengan gula. Gula itu sumber energi nanti efek jangka panjangnya bagi orang yang kelebihan mengkonsumsi gulanya, baru dia beresiko. Saya katakan beresiko ya beresiko terkena diabetes. Mungkin tergantung orang ada yang dia lebih rentan terkena diabetes, ada yang tidak ya. Tentu itu e, melihat orangnya lagi. sehingga tidak bisa kita katakan dia sama saja dengan asap kendaraan atau malah sama saja dengan gula yang menyebabkan diabetes. Tidak bisa ya. Kemudian e, para perokok mengatakan ya dengan Alasan bahwa merokok tidak merokok ya mati juga ya minum racun atau tidak minum racun ya mati juga. Lalu kenapa kita biarkan atau kita legalkan orang nenggak racunnya? Jadi kalau ya or, ada orang yang minum racun itu di kita ingkari ya mereka juga tidak setuju ya. Hmm. ya kenapa nggak diizinkan saja mereka minum racun? Kemudian yang ketiga mereka mengatakan bahwa merokok kan hak kita. Siapa yang mau melarang? Ini tubuh saya apa pedulikan ya? Nah. Jika demikian jangan merokok di depan umum ya, jangan merokok di angkot, jangan merokok di ruangan, ya, karena ganggu yang lain ya. Kalau bisa pasang kreseknya gitu, ya. Silahkan asapnya dikeluarkan dan dihisap sendiri, terlun sendiri, jangan kasih orang. Yang keempat mereka mengatakan pembela rokok tidak ada siapa yang menghidup menghidupkan petani tembakau, ya. Apakah kita juga mau bilang ya, kalau kita tidak kerja di bank rimbang siapa yang menghidupi pegawai bank rimbang? Maka kalau kita tidak ada insiden siapa yang mau menghidupi pelacur pelajar waliyutbilah. Atau semisalnya, ya, kita renungkan lagi ya Allah menjanjikan, menggantikan Sesuatu yang lebih baik jika kita meninggalkannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya, petani rokok itu nanti juga Ya, petani tembakau Itu nanti juga akan mendapatkan Lapangan pekerjaan yang lebih baik Tentunya, yakinlah sama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Marilah kita jadikan e, e, Kami himbau kepada para teman-teman Yang masih merokok ya Atau bisa menyampaikan kepada saudara yang masih merokok bulan Ramadan ini jadikan ajang sebagai uh, untuk berhenti merokok, berdoa, bersungguh-sungguh. Ya, insya Allah Allah akan uh, kabulkan. Apalagi doanya di bulan Ramadan semata-mata saja, ya. Sehingga uh, nantinya Allah akan bantu antum, ya, yang masih merokok untuk berhenti dari rokoknya. Ya demikian uh, pada pendengar radio Muslim di manapun anda berada, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai bab. Hukum puasa yang terkait rokok, ya. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain-lain di pembahasan bab yang ketiga yang cukup panjang ini sebenarnya dengan beberapa uh, pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.